Pak Zalemur, apa komentar Anda? Kalau menurut saya sih itu wajar aja kalau pencantuman peringatan, masalah kesehatan itu ya. Tapi yang saya nggak setuju itu ketidakadilan dalam PP itu aja. Seperti ada pasal yang menyatakan tidak boleh sponsor dalam kegiatan apapun, off air ya. Tapi di stasiun TV boleh, sama media cetak. Itu yang saya juga sekarang nggak ngerti maksudnya itu bagaimana. PP yang keluar di Januari itu... Berlaku di 2014 itu, memperbolehkan gitu loh, promosi di TV dan koran gitu loh. Tapi yang sponsorship malah nggak boleh. Nah ini yang, yang yang bikin rancu, bikin bingung, justru masalah itu. Kalau masalah nggak boleh berikan, misalnya semuanya, mungkin saya lebih bisa terima itu. Itu terlihat sekali bahwa ada semacam lobi-lobi kuat dari pemilik media atau dari TV atau cetak ya terhadap spekulator. Warna nggak boleh, namanya juga nggak boleh, itu kan akmur itu Itu sama aja nyuruh orang penyumbang yang tidak bernama kan, kan nggak mungkin begitu. Sekarang misalnya Darum, sponsor suatu, nggak boleh ngantemin jarum ini kan lucu. Mana ada orang disuruh nggak boleh tahu. Itu sama aja kan nyuruh orang korupsi. Ini kayak orang dana kampanye aja, penyumbangnya nggak boleh dikasih tahu. Loh kan aneh itu loh, itu yang bikin peraturan nggak, ya. itu eh, butuh orang. No. Di mana lu tuh tengok lu baca itu PP, saya nggak ngerti lu. Dengan PP ini, apa dampaknya terhadap industri penyelenggara acara musik, Pak? Kalau itu berlaku, 90% kegiatan liburan, terutama mata pencarian para musisi, ya, baik itu olahragawan, karena Industri rokok ini kan sangat berperan sekali dalam banyak kegiatan seni budaya. Maka pasti mati karena mereka seniman ini sudah sebuah profesi yang tidak dipercaya oleh masyarakat. Oleh semua kaum keluarga lah. Istilahnya orang kalau mau mengambil mantu musisi atau seniman itu mereka sudah kayak tidak setuju aja. Tapi Itu terlihat juga di waktu mereka mengambil kredit pun kalau mereka bukan orang kerja kantoran yang berpenghasilan tetap. Juga kesulitan mendapatkan itu gitu loh, mendapatkan kredit dari bank atau kerjanya pak seniman musisi atau ya, apa nggak dikasih? PP ini ya mereka makin terpuruk. Nah, mungkin profesi ini udah nggak jadi minati lagi dari anak-anak muda yang bermain musik atau mungkin itu dulunya hobi ya akhirnya jadi profesional gitu. Memang lahannya dari dunia siupis ini sendiri dibunuh oleh regulatornya. Apa kondisi ini berlaku juga pak di luar negeri? Untuk negara-negara yang sudah maju, matang, mungkin masih boleh, terus di India, di mana mereka masih oke, okay, masih boleh gitu. Hmm. Tapi ada beberapa negara yang memang kayak di Eropa, Amerika memang sudah total, nggak boleh. Tapi itu pun kan segala sesuatunya melihat juga dari sudut perekonomian secara nasional. Income perkapitanya, rakyatnya udah siap belum, nah, jadi hiburan bayar tiket mahal, tanpa sponsor seperti itu bisa jalan ya kan artis dibayar dengan layak kalau rokok itu enggak bunyi sponsor gitu keteplaku gitu loh tapi Pak ini menjadi dilema tersendiri karena PP tersebut juga bertujuan untuk kesehatan masyarakat bagaimana Bapak melihatnya Masalah kesehatan, oke okay dah, ada orang yang nggak sehat, ada yang sehat. Tapi nggak, nggak mayoritas bahwa orang kena kanker itu karena ngerokok. Enggak, itu kan tergantung dari fisik seseorang. Jadi orang itu bisa mengukur, saya sehat atau tidak, siap merokok atau tidak. Biarkan dia memilih jalan hidupnya sendiri, -sendiri manusia itu. Kalau banyak peraturan, sementara peraturan ini juga istilahnya ada sepep, apa ya? untung ruginya, kan pasti juga ada yang dirugikan, ya kan? Sementara keuntungannya yang didapat juga masih diperkirkan tanyakan gitu kan karena kesadaran Anda akan kesehatan sendiri di sini kan juga belum terini biarkan orang itu sadar enggak merokok sendiri enggak perlu pakai regulator regulasi-regulasi yang menghambat gitu terserah kalau saya sih udah tua ini, mau pensiun, saya nggak ada urusan deh. Mau ada sponsor, mau nggak. Saya kasihan aja sama musisi-musisi, anak-anak muda yang punya mimpi besar, tapi akhirnya udah nggak punya mimpi lagi. Karena 90% itu income mereka itu ya dari sponsor gitu. Karena nggak dari ciketing. Tahu saya ya, pengalaman saya selama 34 tahun berjauh di sponsorship rokok, itu seperti itu. Pemerintah itu buka, mau nggak? Nggak mau tanya-tanya dulu, bikin peraturan, atau gimana sih? Ya bingung Demikian promotor musik senior, Log Zellebur. Saya Wendy Lim.